kalau lecet berarti jatuh. Kalau enggak lecet berarti enggak jadi jatuh. Nah ini berarti kan tidak berwujud. Karena enggak berwujud, seringnya kita enggak sadar kalau itu nikmat daya Allah. Tapi kita harus belajar yakin, itu sering terjadi dalam hidup kita. Baik itu lecet fisik, uh, ataupun lecet hati. Berarti, <guruh> karena kalau udah kerasa di hati kita kan berarti ada masalah nih. Kadang-kadang,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 Makanya yang dipakai bukan hanya logika tapi juga iman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita siang dan malam kullayau min huwa fi sya'n. Itu ayatnya. Kullayau min huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk menyelamatkan kita. Salah satu tafsir dari kalimat fi sya'nin adalah Allah sibuk menyelamatkan kita. Setiap hari kullayau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 Terus e, pas turun angkot harga angkotnya tuh misalnya e, 3.000, udahlah kasih aja 5.000. Karena 2.000 yang kita kasih nggak mungkin istri kita komplain. Kemarin aku minta nggak dikasih nggak akan mungkin kan? Kenapa? Cuma 2.000. Tapi coba ngasih 100.000, beda tuh. Karena dia sesuatu yang ringan maka tidak perlu komplain 2.000 doang. Saya juga dikasih lebih dari itu. Harusnya kita sadar bahwa dunia itu dua ribuan. Dua Dunia itu cuma 2 ribuan Gak terlalu berhargalah Walaupun tetap butuh Gak berharga juga bu, butuh Sehingga ketika ada orang yang tidak beriman Dikasih 2 ribuan kayak gini Kita yang beriman jangan sirik Ah oh, mending saya gak beriman Kalau kayak gitu Ternyata gak beriman juga dapat tuh banyak Gak banyak cuma 2 ribuan Ya kita mah dikasih lebih banyak dari itu Cuman yang dilihat 2 ribunya Bukan yang ratusan ribunya ini artinya teman-teman Yuk kita tetap belajar bersyukur kepada Allah Walaupun kita tidak sadar nikmat Allah itu apa Kita tidak bisa menghitung dengan logika kita Lah tuh suha Tidak mungkin bisa dihitung dengan logika Tapi kita masih punya logika iman Yang kita yakin Setiap hari itu Allah ngasih nikmat buat kita Setiap hari itu Allah menyelamatkan kita dari banyak masalah Setiap hari Bukan pernah tuh dulu gue nyelamatin lo. Enggak. Setiap hari diselamatin. Kita ada orang yang kadang-kadang nyelamatin kita dari satu e, musibah. Itu kan berjasa dan kita kayak ngingat seumur hidup. kan ya dianggap kayak orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Dulu hampir putus gara-gara dia gak jadi. Gak jadi putus gitu. Nyambung lagi dalam bentuk yang halal misalkan ya. Berarti kan dia paling berjasa nih. Kalau gak gara-gara dia nih udah putus tuh.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 pacaran LDR-an aja berat apalagi nikah LDR-an. Kenapa? Pacaran itu kan masih banyak pantangan. Nikah kan udah masih apa? banyak ibadahnya. Tapi enggak boleh ibadah coba gimana? Enggak sengsara tuh. Merana kan? Harusnya boleh tapi enggak boleh. Yang tadinya enggak boleh aja apa? sengsara apalagi udah bok, udah boleh. Nah, ini artinya setiap hari dalam tahun-tahun pertama pernikahan kita bisa aja mengatakan, "Udah deh, kamu tala, uh, saya talak kamu." apalagi laki-laki kalau nggak sabar dikit keluar kata-kata talak kalau udah keluar nggak bisa ditarik lagi tuh karena kalimat itu walaupun guyon tetap kena kan guyon aja kena apalagi serius Enggak usah saya waktu itu lagi ter apa e, dikuasai amarah emang ada yang cerai dalam keadaan nyaman eh kita talak yuk gitu nggak ada kan yang namanya cerai pasti marah tuh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 Aku talak kamu Gak ada Udah talak manggilnya say Udah gitu pakai emoticon yang love love love gitu Tapi talak kan agak-agak klise ya Gak ada Pasti emoticonnya tuh berderai-derai Atau hatinya terbelah gitu kan ya Lagi rame soalnya tuh yang kayak gitu-gitu Ini artinya bahwa Yang namanya talak Gak ada nyamannya Pasti lagi marah Dan tetap berlaku teman-teman Kalau gak Allah membimbing lisan kita Mungkin hari kedua udah talak tuh. Kalau Allah nggak membimbing hati kita, mungkin bulan pertama udah talak. Berarti kulayyumin huwafishaen. Sebetulnya kalau dengan logika iman, harusnya kita yakin setiap hari itu Allah pasti nyelamatin kita setiap hari. Cuman karena udah diselamatin jadi nggak ketahuan. Kalau nggak diselamatin ketahuan. Mao tadi mau jatuh di jalan nih naik motor nih, mau keserempet. Harusnya jatuh tapi nggak jadi keserempet.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 Sehingga tetap, walaupun mungkin kita gak ngerasain Bilang aja, Alhamdulillah Alhamdulillah, setiap hari aja gitu Karena gak ada ruginya juga kita ngomongin Alhamdulillah, satu-satunya kata Atau nama yang gak rugi disebut Cuma nama Allah Dan satu-satunya nama yang Rugi kalau disebut, nama mantan Itu gak enak banget nyebutnya Kadang-kadang lagi ngobrol sama teman Atau lagi kenalan di di dalam kampus nih ya Atau kelas anak baru ceritanya Kan kenalan nih dipanggil nama sama guru satu-satu. Pas ada satu nama misalnya namanya siapa gitu kan ya. Kita kita sendiri yang pas nama itu disebut langsung meriang. "Lah, kamu kenapa?" Itu nama mantan saya, Bu. <laughs> kan suka gitu ya. Sampai ada nama jalan bisa buat dia apa kegerang sendiri. Saya pernah di Masjidil Haram ada salah satu nama uh, apa? eh uh, gate nama gate tuh, bukan gate Masjidil Haram ya. Kalau gate Masjidil Haram semuanya nama cowok. Kan enggak mungkin saya punya mantan cowok kan? Salah satu gate di hotel lah, Itu namanya tuh nama Pokoknya gak usah disebut, ketahuan ntar distalking lagi ya Ada salah satu gate di hotel besar Kayak Zamzam Tower gitu Gate-nya itu namanya nama e, seseorang Pas ngeliat itu Gitu doang, coba bayangin Nama aja bisa bikin kita Apa, calangap Hah, Nama Coba Jadi satu-satunya nama yang kalau disebut itu Bikin kita gak nyaman, itu nama kuatan. Dan satu-satunya nama yang kalau disebut bikin kita dapat kebaikan cuma nama Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu baru nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak ada ruginya lah bilang Bismillah, Innalillah, Astaghfirullah, Masya Allah, Subhanallah dan segala macam yang ada kata Allahnya. Sehingga Nabi bilang segala sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah maka diberkahi. Dan segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada nama Allah, maka tercabutlah kebaikannya. Jadi enggak ada rugi. Sehingga sampai nama orang aja yang paling baik itu adalah Abdullah sama Abdurrahman. Walaupun manggilnya Dul, El. Tapi tetap namanya bagus nih. Abdullah, Abdurrahman. Kepanjangan eh prolognya eh. Tapi ada hubungannya. Allah itu kalau kangen nama kita, Allah kasih kita ujian. Makanya jangan bikin Allah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 Uh, pengen dekat sama hambanya Itu Allah Sudah lama pergi nih Sibuk dengan semua orang dijapri japri Semua orang dia chat sampai tengah malam Chat sama orang lain Tapi Allah tidak pernah dijapri. Allah tungguin Kalau manusia mungkin kita bisa nyebutnya Kayak kesepian gitu Tapi Allah kan tidak mungkin kesepian Tetap aja Allah nungguin seperti orang yang kesepian Saking kangennya sama kita Coba Begitu kita ada masalah datang ke Allah Allah tidak bilang Giliran sekarang aja lo datang Tidak kayak gitu Allah Langsung Allah dekat